Muhammad Warahmatullahi Wabarakatuh. Azza wa Jalla. Jami'ah. Dipimpin oleh kita malam Juma' dalam kesempatan Solihani ini di pembahasan fikih kesihatan kontemporat setempat Puasa dan yang ditulis oleh Dr Rahimul Baharin M.S.C.S. Bimbingan Allah Taala dan kita masih berada dalam pembahasan puasa yang hukumnya terkait dengan mulut dan gigi para pendengar dari muslim dimanapun anda berada berkenaan dengan kes, uh, hukum yang terkait dengan mulut dan gigi kita mesti menyis menyisakan dua pembahasan yaitu menelan dahak atau ludah dengan satu lagi adalah menelan sisa, menelan sisa makanan di mulut ketika berpuasa mengenai menelan ludah atau ada hak ya, apakah membatalkan puasa atau tidak? Dalam pembahasan di buku ini penulis menjelaskan adanya kesepakatan para ulama atau ijma yang dinukil oleh Imam an Nawawi dalam kitabnya Al Majmu Sharh Muhasab bahwa ibd ala la yufdaru bil ijma yang menandai rida tidak membatalkan puasa menurut ijma kesepakatan para ulama. Kenapa tidak bisa dibungkiri bahawa menahan diri agar tidak menelan air ludah adalah hal yang sulit. Karena terkadang manusia otomatis menelan ludah. Agama Islam tidaklah diturunkan untuk memperhatikan manusia. Ya Allah subhanahu wa ta'ala Wa man ja'ala alaikum hindi min harajah. Ya Allah. Uh, wa man ja'ala alaikum. Dan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak menjadikan untuk kalian dalam beragama ini adanya kesusahan atau kesempitan. Dan dalam ayat yang lain, Allah berfirman yuri dumma yusra, wala yuri dumi kumul asra. Allah menghendaki adanya kemudahan untuk kalian dan tidak menginginkan adanya kesulitan bagi kalian. Ibnu Kudah rahimahullah juga menjelaskan bahawa menelan kuda tidaklah membatalkan puasa. Beliau berkata, apa yang tidak mungkin menjaga diri darinya misalnya melaludah tidak ya, mungkin kita betul-betul menghindarkan diri dari itu semuanya maka tidak membatalkan puasa karena menjaga hal ini juga bisa memberatkan. demikian juga fatwa dari Al jadah an-da'imah yang menyatakan bahwa melaludah tidak membatalkan puasa meskipun banyak atau sering dilakukan ketika di masjid atau tempat-tempat yang lainnya akan tapi jika merupakan hak yang kental maka sebaiknya tidak ditelan, tetapi dikeluarkan atau diludahkan, baik itu di satu tangan atau tisu atau di eh ya. Dan di sini karena orang sering membedakan antara ludah dengan dahak, ya. Antara ludah dengan dahak. Nah, terkait melandahak ketika berpuasa, ya. Memang dalam kondisi tertentu orang-orang yang berpuasa itu sebagiannya ada yang Sakitnya batuk berdahak, ya, terkadang sulit mengontrol dirinya, ya, dahaknya ingin keluar mengganjal, ya, ingin dikeluarkan, ya, sehingga terkadang bisa jadi dahak itu tertelan secara tidak sengaja. Maka hukum menelan dahak terkait dengan puasa ini dipersisikan oleh para ulama, ya. Namun yang terkuat adalah tidak membatalkan puasa. Syekh Muhammad bin Saalih al-Utsaimin rahimahullah berkata terkait dengan menelan dahak, apabila dahak belum sampai ke mulut, ya. Sebelum ditelan, maka tidak membatalkan puasa. Dan ulama mazhab hambali sepakat dalam hal ini. Namun jika sudah sampai ke mulut, kemudian ia telan dalam hal ini ada dua pendapat ulama. Pendapat pertama batal, karena disamakan dengan makanan minum. Yang kedua tidak batal, karena disamakan dengan ludah, karena ludah tidak membatalkan puasa. Adakah ada orang yang mengumpulkan ludahnya, ya, e, seperti yang dilakukan oleh anak-anak kecil, ya? Dia mengumpulkan ludahnya di mulut, telan seakan-akan asalnya minum ya. Maka ini puasanya tidak bah, batal Dan sikap yang tepat ketika terjadi perselisihan para ulama ya Kembalikan kepada dari Al-Quran dan Sunnah ya. Jika kita ragu dalam suatu hal, apakah termasuk batal ibadah Ataukah tidak, ya hukum asalnya adalah tidak membatalkan ibadah Yang berdasarkan hal ini, maka melandah tidak membatalkan puasa Yang, yang terpenting, ya hendaknya seseorang tidak melandah. Dan tidak berusaha mengeluarkannya dari mulutnya ketika berada di tenggorokan. Namun jika sudah sampai di mulut, maka hendaknya ia dibuang, baik ketika sedang puasa ataupun tidak puasa. Apalagi, apa eh, namanya dahak ini karena penyakit, ya, ya sebaiknya di, dikeluarkan. Adapun keterangan ini bisa membatalkan puasa, ya bahwasannya melanda membatalkan puasa maka ini butuhkan dalil ya. sehingga tidak bisa menjadi pegangan seseorang di hadapan Allah bahwa ini termasuk membatalkan puasa sekali lagi kita eh, perlu mengingatkan dan mengulang kembali ya, sebagaimana yang telah di pembahasan sebelumnya pernah kita sampaikan bahwa ibadah yang kita lakukan itu tidak boleh semata-mata atau langsung kita batalkan begitu saja Yaiu alladina amanu ati Allah wa ati Rasul, walla tu butilu aamalakum. Wahai orang-orang beriman, taala pada Allah, taala pada Rasulnya dan jangan, -jangan kalian membatalkan amal amal kalian. Puasa termasuk amal ibadah. Jangan langsung begitu gampang yang kita oni oh, batal oni oh, batal sehingga puasa yang kita lakukan ini jelas yakin, ya kita sudah ini ya melakukan puasa dengan sahur. Ya. Kemudian ada yang kita ragukan ini batal puasa atau tidak gitu. Jangan semata-mata langsung membatalkan puasa Oh hulubatan, hulubatan. Hanya karena berlandaskan ya satu orang, dua orang, ya, atau mungkin pendapat tertentu yang baru kayaknya terdengar sekilas, tidak boleh seperti itu. Harus yakin. Sesuatu yang yakin harus bisa dibatalkan dengan yang yakin juga. Ketika ini ragu-ragu, kemudian kita batalkan yang yakin dengan ragu-ragu, Maka -ragu, makanya tidak boleh. Dan punya isi kaidah hikmah, al-yakinul ya zuluh bishak. Yang namanya yakin tidak bisa dibatalkan dengan keraguan-raguan puasanya yakin sudah dilaksanakan pembatalnya oh, ini ragu kemudian ada, maksudnya dalam rangka hati-hati kemudian dibatalkan terus kemudian nanti ganti di hari yang lainnya yang ini sih, tidak boleh ya tapi yang yakin harus bisa di dibatalkan di, di, di atau dihilangkan dengan yang yakin juga sehingga kesimpulannya para hadirin sekalian para pendengar dari muslim dimanapun anda berada rohimani mendlalah sudah tidak membatalkan puasa terlebih hal ini sudah menjadi kebiasaan tabiat manusia bahkan e, dalam kesehariannya bahkan dalam kondisi dia tidak sadar maksudnya tidak sadar itu bukannya yang tidak maksudnya e, tidak e, menyengaja hal tersebut ya tidak sengaja melakukan hal tersebut dan kedua melandah juga tidak membatalkan puasa namun dahak yang telah mencapai mulut sebaiknya dikeluarkan dan tidak ditelan di pembahasan yang terakhir dalam subbab hukum yang terkait dengan mulut dan gigi tentang sisa makanan yang ber masih berada di mulut ketika berpuasa. Ya, terkadang kita selesai makan ya, selesai sahur misalnya ada sisa makanan yang mungkin tersangkut di sela-sela gigi kita. Dan sebagian orang ada yang membersihkan dengan tusuk gigi, ada juga yang mempunyai e, kebiasaan membersihkannya dengan lidah ya didorong dengan lidah kemudian ditelannya. Baik dengan sengaja ataupun tidak sengaja Bagaimana hal ini jika dilakukan ketika berpuasa Apakah membatalkan puasanya e, Pertanyaan hal ini pernah ditujukan Diajukan kepada Syekh Saleh bin Fauzan al Fauzan hafizullah Taala ra'ah e, Dengan pertanyaan Apabila tersisa sedikit makanan Di antara gigi orang yang berpuasa Apakah ini membatalkan puasa Jika ia melanya Maka beliau menjawab jika seseorang berpuasa dan ada pada sela-sela makanan uh, pada dan ada sela, di sela-sela giginya sisa makanan maka hal ini tidak mempengaruhi puasanya. Namun hendaknya ia mengeluarkan dan membersihkannya. Ya, kalau hal seperti ini, ini ini tidak mempengaruhi puasanya kecuali jika ia menelannya. Dan uh, menelan ini perlu rincian. Jika ia menelan sisa Makanan itu di giginya Dengan sengaja itu batal puasanya Namun jika ia menelannya karena tidak tahu Atau lupa maka ini tidak Mempengaruhi pu, puasanya Dan serayaknya bagi setiap Muslim bersemangat dalam menjaga Kebersihan mulut dan giginya setelah makan Baik dalam keadaan berpuasa Ataupun tidak karena kebersihan Bagi seorang Muslim adalah hal yang dituntut Ya ya uh, Bahkan dalam hadis yang mungkin populer ya. Dan ternyata hadis itu lemah Ya Bahwasanya kesucian merupakan bagian daripada iman, ya novov atau menentukan iman, ya kurang tepat, ya. Mau ada hadis-hadis yang lain, bahwasanya Allah, ya menyukai hal-hal yang bersih ya. dan Islam memotivasi uh, kebersihan, ya. Dan ya Nabi saw, ya, sebagaimana dalam hadis yang pernah kita ulang-ulang, ya. Rau itu Nabi ya, dari Amir bin Rabi'a, ah, wassalamu'alaikum, dia berkata, rau itu Nabi shallallahu alaihi wasallam istak wa huwa shaimun mala ahsi au a'ud ya aku melihat rasulullah sallam bersiwak dalam keadaan beliau puasa dan aku tidak bisa menghitung berapa kali banyak jumlahnya beliau bersiwak atau tidak bisa kutentukan berapa berapa kali nabi bersihkan gigi ah, dalam hal ini ya maka kita sama-sama silakan mari kita berpuasa dan juga menjaga kebersihan gigi dan mulut kita Para pendengar yang muslim dimanapun anda berada Rahimani wa rahimakumullah A'azani Allah wa ayyakum jami'aan uh, Kita telah menyelesaikan sumbab Hukum yang terkait dengan uh, Hukum yang terkait dengan Kesehatan gigi dan mulut Lalu selanjutnya Kita akan membahas Puasa yang hukumnya terkait dengan Kondisi sakit dan penyakit tertentu dalam hal ini orang yang sakit dan menjalankan puasa di bulan Ramadan maka kita membutuhkan rincian ya. Dalam hal ini ya, orang yang sakit dan safar ya, secara khusus mendapatkan keringan, tidak boleh berpuasa di bulan Ramadan langsung dari Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah ayat ke-185. "Wa man kana maridun aw ala safarin fa'iddatu min ayyamin ukhra." Barang siapa yang sakit atau dalam keadaan safar maka dia bisa mengqadanya dan diganti di hari bilangan yang lain dengan jumlah puasa yang ditinggalkannya ya dan dalam ayat sebelumnya 184 faman nah, kana minkum maridun aw ala safarin fa'indatum min ayyamin al-qisam Maka tetapi jika apa kita melihat bagaimana kondisi orang yang sakit tentu tidak semua orang yang sakit bisa mendapatkan keringanan untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan yang padahal notabene nya hukum puasa bulan Ramadan itu wa wajib Ya, ini kita harus lihat sakit jenis apa yang mendapatkan ke keringanan. Tidak butuh penjelasan hal ini. Masak cuma sekedar panas dingin yang ringan enggak puasa. Sekedar cuma pilek-pilek sedikit tidak puasa. Cuma sekedar kepala kepalanya agak pusing sedikit tidak puasa. Ya itu tentu uh, kurang tepat ya. Maka di sini kita lihat ada bagaimana penjelasan yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimallahu taala warah. Ra e uh, Orang yang sakit ada dua kondisi. Yang pertama, orang yang penyakitnya menetap dan terus-menerus. ya Sakitnya menetap, terus-menerus, dan tidak ada harapan untuk sembuh. Seperti contohnya orang yang sakitnya kanker ganas. Nah, orang yang mengalami penyakit semacam ini tidak wajib puasa. Ya, orang semacam ini sangat kecil harapannya untuk bisa sembuh. Dan dia tidak sanggup untuk puasa karena sakit yang dideritanya. Kewajiban orang ini adalah memberi makan atau bayar fidyah sejumlah hari puasa yang ia tinggalkan enggak ya, bisa dengan mengumpulkan orang miskin sejumlah hari yang ditinggalkan kemudian memberikan uh, makan kepada mereka sekaligus saat itu juga. Uh, di sini penul penulis ya Dr. Rehanul Bahrain memberikan contoh yang lain, contoh yang lain ini adalah semisal sakit diabetes dan ginjal yang parah dan kronis ya. Uh, contohnya ya orang yang dengan CKD kronik kidney disease ya, penyakit ginjal kronis ya. Maka penderita penyakit ini harus makan minum secara berkala Atau pasien yang harus minum obat Tiga kali sehari sesuai waktunya Dan tidak boleh tunda misalnya antibiotik Yang harus diminum tiga kali sehari Dan hanya obat jenis itu saja yang tersedia Nah ini contohnya juga Yang kedua rincian dari Sheh Lalu Thaymin Orang yang sakitnya tidak terus menerus Atau hanya sementara seperti demam, pilek Dan semacamnya Lalu orang yang sakitnya seperti ini Ada rinciannya lagi Yang pertama jika tidak memberatkan baginya, ia berpuasa, ya masih mampu, tidak berbahaya untuk fisiknya, dan e, kondisi penyakit itu tidak banyak berpengaruh terhadap puasa, maka dalam kondisi seperti ini, dia wajib berpuasa. Karena statusnya tidak ada uzur baginya untuk meninggalkan puasa. Ya, ini tadi misalnya, pileknya ringan, batuknya ringan, lukanya ringan, ya, itu tidak membatalkan, e, tidak menjadikan dia mendapatkan uzur, sehingga meninggalkan kewajiban puasa di bulan Roh, Ramadan. Yang kedua, Sakit tersebut ternyata memberatkan dirinya jika berpuasa, ya. sehingga ia tidak mampu ber, berpuasa. Kan tapi ya, tidak membahayakannya jika ia berpuasa, ya. tidak menimbulkan kondisi yang memodotkan dirinya. Maka kondisi eh, puasa dalam kondisi ini hukumnya makruh karena eh, statusnya ya, dia tidak memodotkan, cuma membuat badannya lemas. Ya. Dan ini. Eh, harusnya ya dia statusnya makru karena dia tidak mengambil keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Status puasanya pada saat itu memberatkan dirinya meskipun tidak menimbulkan kemunduran bagi di, dirinya. Nah, e, misalnya contohnya yang diberikan oleh penulis misalnya demamnya dengan atau sakit migrain, vertigo, kepala berputar disertai dengan e, mual-mual muntah-muntah, diare yang ringan ya. Mungkin ya secara Koalisi tertentu tidak membahayakan jika ia berpuasakan, tapi ia merasa berat Karena seharian merasa lemah atau menahan sakitnya, ya, sehingga aktivitasnya tidak efektif atau malah hanya baring-baringan di linduran seharian tidak beraktivitas menjalankan tu, tugasnya. Maka orang seperti ini hukumnya makruh, hukumnya ma makruh. Ya. Sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya pernah mengingkari uh, sebagian. Uh, ada seorang di kalangan para sahabatnya. Ketika beliau dalam keadaan syafar. Bersama rombongan para sahabatnya. Lalu kemudian. Eh, ada seorang sahabat yang dinaungi oleh rombongannya. Dinaungi oleh rombongannya. karena kepanasan sahabat tersebut lemah. Sehingga akhirnya. Eh, Nabi melihat kenapa orang ini. Ya, orang ini berpuasa. Dan kemudian dia lemas. Wahai Rasulullah. Lantas Rasulullah mengingkari. Hal tersebutnya. Selebihnya seorang tidak seperti ini ya, tidak memaksakan kondisinya puasa. Ya, dengan menimbang ya kondisi Safar zaman dahulu, melewati uh, apa namanya padang pasir yang panas ya, sehingga orang yang Safar mendapatkan keringanan untuk tidak ber berpuasa. Nsuloh nah, salam mengingkari hal tersebut. Namun beliau tidak mengatakan puasanya batal. Ya, namun beliau mengingkari tersebut hal tersebut yang dilakukan oleh sahabatnya memaksakan diri. Untuk berpuasa padahal kondisinya tidak sanggup lemah meskipun tidak sampai memutolotkan dirinya, ya. sehingga dalam hal ini orang-orang yang mungkin penyakitnya sudah kelihatan membuat dirinya lemas, dia tidak efektif lagi, tidak bisa beraktivitas sebagaimana biasanya, kemudian apa namanya ya e, menghalangi ya karena dia berpuasa sehingga tidak bisa mengkonsumsi obat, akhirnya malah e, membuat dirinya jadinya Seharian di Atas sempat tidur gitu, Sehingga dalam kondisi ini Orang-orang ya yang seperti ini Kalau dia tetap melanjutkan Puasanya, puasanya tetap sah Insya Allah, namun kondisi puasanya Status puasanya mak, makruh Disini Allah subhanahu wa ta'ala Karena Allah sudah memberikan keringanan bagi orang yang sakit Untuk tidak ber, berpuasa Ya, kalau memang Kondisi sakitnya memberatkan dirinya Belum sampai memudorkan ya Tapi sudah memberatkan dirinya Memberatkan kondisi sakitnya Ya, maka ini dibolehkan be, untuk tidak melanjutkan bu, puasanya. Dan dalam rangka mengambil rukshoh dari Allah Subhanahu Wa Taala langsung. Lalu kemudian yang ketiga, rincian yang ketiga dari kondisi orang yang memiliki penyakit yang sakitnya tidak menerus-terus menerus atau hanya sementara, penyakit tersebut memberatkannya jika ia berpuasa, ya, sudah tidak mampu berpuasa, bahkan membahayakan dirinya. Misalnya sakitnya bertambah parah atau bisa menyebabkan kematian. Maka dalam kondisi ini maka kondisi statusnya jika ia berpuasa maka status puasanya haram ya karena akan membahayakan di dirinya misalnya penyakit diare yang parah ya sehingga pasien tersebut mengalami kekurangan cairan yang banyak ya sehingga e, harus segera minum atau menerima infus cairan tubuh ya untuk mengatasi e, dehidrasi kekurangan cairannya ya tentu kalau orang yang statusnya misalnya demamnya e, juga demam yang sudah ditegakkan oleh dokter demamnya ini ternyata demam berdarah pasien dituntut menjaga performa dehidrasinya status hidrasinya baik jangan sampai dehidrasi maka kondisi seperti ini dia harusnya ya yang wajib bagi dirinya adalah tidak melanjutkan puasanya karena status puasanya harap kalau dia puasa cairan tidak bisa masuk maka nanti kondisi penyakit akan memberatkan dirinya. Ya, bisa menyebabkan kematian. Orang yang dehidrasi itu menyebabkan kematian, bisa ber ber ber apa berisiko menyebabkan kematian. Maka orang seperti ini e, haram satu puasanya diwajibkan membatalkannya dalam rangka menyelamatkan maslahat untuk badannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengenai hal ini ya, wala taqutul anfusakum innallaha kana bikum rahiman dalam surah An-Nisa ayat ke-29. Janganlah kalian membunuh diri kalian sendiri, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala sangat sayang dengan diri kalian, ya. Maka e, orang yang seperti ini, ya, e, harus membatalkan puasanya. Jangan dibiarkan kondisinya, kondisi sakitnya membahayakan dirinya. Allah juga berfirman, Wala Tulkumi Aidhiku Mietan Luka. Jangan kalian lemparkan diri kalian pada ke kebinasaan. Surah Al Baqarah ke seratus lima puluh sembilan. Dan Imam Nawawi rahimahullah dalam kitabnya uh, maaf uh, dalam ya, yang dikutip oleh masih bagian dari fatwanya Syekh Tha'imin ya beliau mengutip uh, Imam Nawawi dalam fatwanya uh, Imam Nawawi menjelaskan ya menimbulkan bahaya jika berpuasa bagi orang yang sakit ya mengenai uh, bahaya yang timbul bagi orang yang berpuasa jika ia dalam kondisi sakit. Hal ini bisa diketahui dengan cara orang yang sakit itu merasakan apa yang terjadi pada dirinya Atau berdasarkan keterangan dokter yang terpercaya Apabila orang yang dengan sakit jenis ini tidak puasa Maka dia wajib mengkodok sejumlah hari yang ia tinggalkan setelah ia sembuh Jika dia mati sebelum sembuh, gugur darinya kewajiban mengkodok Karena kewajibannya adalah mengkodok di hari yang lain setelah sembuh Dan dia menjumpai, ya, masih menjumpai waktu tersebut artinya masih ada umurnya untuk mengkodoknya Namun kalau dia sudah meninggal, maka tidak ada kewajiban untuk dirinya mengkodok. Kesimpulannya, orang yang sakit termasuk yang mendapatkan uzur tidak berpuasa di bulan Ramadan dan wajib mengkodok jika telah sembuh. Yang kedua, orang yang sakitnya tidak terus menerus atau hanya sementara, ada kondisinya, tiga keadaan, masih bisa puasa, tidak berbahaya. Sakitnya jika ia berpuasa, maka wajib untuk bagi dirinya berpuasa. Kondisi yang kedua, orang yang mampu berpuasa, Ya, tapi susah berat menjalankannya meskipun tidak menyebutkan bahaya maka hukum puasanya makruh sebaiknya ia berbuka dan nanti ganti puasanya kondo setelah kondisinya sembuh. Yang ketiga orang yang sakit dan tidak mampu berpuasa dan membahayakan kondisi dirinya ketika ia mewasakan harus tetap berpuasa maka ini hukumnya haram wajib bagi dia berbuka membatalkan puasanya dan nanti tinggal membayarnya di hari Berikutnya ya di hari yang lain ketika sel telah selesai uh, sakitnya. Ikhwani para pendengar yang muslim di mana pun anda berada, warohimani warohimakumullah itu rincian mengenai orang sakit dan penyakit di bulan puasa. Yang nantinya di pembahasan berikutnya uh, akan kita bahas ya, bagaimana kondisi penyakit tertentu dengan sakit ini terus menerus atau hanya sementara. Kemudian sakit kemudian masih meninggal hutang puasanya gimana? Kemudian ya meninggal di tengah bulan Ramadan, ya, kemudian tidak sempat qada dan seterusnya dan seterusnya. Adalah turunan dari pembahasan gambaran secara umum dari e, kondisi status sakit orang yang berpuasa, ya. Bagaimana kondisi sakitnya dan e, jenis sakitnya seperti apa? Nah, ini kita perhatikan, kita dudukkan permasalahan ini dulu, lalu kita akan lanjutkan di pembahasan yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas perhatian para pendengar sekalian, semoga yang kita diskusikan pada kesempatan sore hari ini menambah ilmu dan khazanat ilmuwan buat kita sehingga bisa menambah e, pedoman bagi kita ketika kita memang pada kondisi puasa mengalami sakit atau keluarga kita ada yang sakit kita bisa memberikan gambaran solusi buat mereka tentang bagaimana status puasanya. ya.